فبيد الدموع سبيل مريح تانا هديا صباحك لتستريح وامس تتعا كلمات yang paling Uh, jelas tentang sifat sombong ini adalah kalimat ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. <tuh> ini yang harus kita hindari, teman-teman. Bahkan ketika kita melihat orang lain, mungkin belum berhijrah, jangan mengatakan bahwa saya lebih baik daripada dia. Tetapi kita katakan perbuatan ini lebih baik daripada perbuatan itu Ini beda nih Antara mengatakan saya lebih baik daripada dia Dengan mengatakan perbuatan ini lebih baik daripada itu Ini beda Bahwa sholat lebih baik daripada tidur as salatu khairun minan nau Itu bagus, bahkan harus gak gitu Tapi mengatakan saya Kebetulan kita Alhamdulillah bangun untuk sholat Sementara teman kita ada yang tidur Saya lebih baik daripada dia Ini tidak dianjurkan Tetapi sholat lebih baik daripada orang yang tidur Yang melaksanakan sholat Itu lebih utama daripada tidak sholat Cuman saya Ini bahaya Janganlah kalian Mengkultuskan diri kalian Mensucikan atau menganggap diri kalian lebih baik Apalagi kepada sesama muslim yang hanya berbeda pendapat dalam urusan fikih. Ini kepada orang yang mungkin belum hijrah aja, belum ee, dapat hidayah pun, kita enggak mengatakan kita lebih baik, tetapi kita mengatakan ini lebih baik. Karena kalau enggak mengatakan ini lebih baik jadi pluralisme, pluralisme ya. Semuanya sama kan? Jadi bingung nih. Enggak boleh kita bilang semuanya sah, sama. Innaddina indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghairal-Islam dinan falai Yoko Balamin Cuman tidak boleh kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain Seolah-olah diri kita ini udah pasti masuk surga Yang lain pasti masuk neraka Tidak ada yang tahu itu sampai akhir hayatnya Bisa jadi seseorang yang selama hidupnya Beramal dengan amal ahli surga Sampai jaraknya dengan surga itu hanya Sejengkal saja atau sehasta tetapi berlalulah ketetapan Allah yang lain bagi dia sehingga dia mati dalam keadaan suul khotimah meninggalnya dalam keadaan musyrik. Kayak gimana musyrik? Sebelum dia meninggal dia sakit keras lalu dia tidak sabar datanglah dia ke dukun. Setelah dia datang ke dukun selama 40 hari tidak diterima taubat eh, tidak diterima ibadahnya dan dia juga belum bertaubat meninggal pula dalam kondisi kayak gitu maka jadilah dia ahli neraka penghuni api neraka. Neraka Padahal sepanjang hidupnya beribadah Kan kita juga gak tahu nasib kita kayak gimana Mungkin sekarang Alhamdulillah nih kita bersyukur Jadi sering datang ke taklim. Alhamdulillah Mulai meninggalkan hal-hal yang syubahat Dalam pekerjaan Alhamdulillah Sudah rajin sholat berjamaah Bahkan tidak pernah lagi tinggal sholat Kalau jamaah mungkin tergantung Kadang-kadang lagi uzur capek Atau sakit Atau di jalan Tapi minimal Tidak pernah lagi tinggal sholat dan ke masjid udah sering dan seterusnya dan seterusnya. Cuman bisakah kita menjamin akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga ketika ada orang yang memuji Umar bin Khattab mengatakan, "Beruntung sekali engkau wahai Umar." "Kenapa?" kata Umar, "Karena engkau telah menjadi orang yang paling saleh. Engkau orang yang uh, paling adil, engkau orang yang begini-begini begini disebutkan kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab." Umar hanya nanya satu. Apakah kamu tahu bagaimana nasib saya Nanti di akhir hayat Apakah kamu bisa menjamin saya akan kayak gini Terus sampai akhir hayat Kata dia tidak ada yang bisa menjamin Saya juga kata Umar masih khawatir Saya khawatir di akhir hayat saya justru terbalik Dari yang selama ini Dan Nabi menjelaskan itu Dengan hadis yang sahih Bisa jadi dia udah rajin ibadah Pas akhir hayatnya Allah uji dengan sakit yang luar biasa Bukankah sakit kematian itu tidak ada obatnya berobat ke dokter gak sembuh-sembuh terapi gak ada perubahan terus selama mungkin sebulan dua bulan setahun setelah setahun ada yang datang dari temannya bilang itu ada orang pintar kalau kesanamah penyakit dipindahin ke binatang kamu maharnya murah jauh lebih murah daripada biaya rumah sakit maharnya cuma 3 juta rumah sakit satu malam 1 juta setengah dan harus dirawat minimal sebulan misalnya udah aja datang ke sana. tapi gimana pengobatannya udah gak apa-apalah yang penting sembuh aja dulu ntar kan bisa taubat kata dia Akhirnya ini setan masuk di sini nih matilah dia dalam keadaan musyrik dan mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan diampuni. Nauzubillahimindzali. Kita nggak tahu kuat nggak kita dengan ujian kayak gitu nanti di akhir hayat. Mungkin kalau sekarang diuji kalau sakitnya orang lain kita akan bilang bersabar bersabar tapi begitu kita yang diuji dengan sakit kayak gitu emang kita akan kuat. Karena saya sudah banyak melihat orang-orang yang sakitnya luar biasa, kayak, kayak sakit kanker gitu. Udah kankernya <tuh> kena di kepalanya, udah kena penyakit kanker dalam masa pengobatan itu jatuh pula, terus tulang apa ini? Tulang pundaknya patah gitu. Jadi ketika tulang pundaknya patah menjalar sampai ke seluruh tubuh sehingga lumpuh, udah kanker lumpuh, miskin, terus tidak bisa dirawat di ruang di ruang karena kalau dia pakai BPJS ternyata ada syarat-syarat tertentu akhirnya dia harus rawat jalan tidak rawat inap tinggalnya di pelosok darut misalnya kalau pulang balik seminggu sekali datang ke Bandung susah tinggal di di ruang-ruang eh, apa di kayak basement-nya rumah sakit bahkan ada yang tinggal di eh, pangkalan ojek apakah kita merasa bahwa kalau kita diuji dengan ujian itu kita akan sekuat dia Orang-orang yang saya temui rata-rata orang yang luar biasa Kuat-kuat Ketika Allah menguji mereka dengan sakit Mereka tidak mengeluh Walaupun ada satu orang yang pernah saya temui Dia bilang, Ustaz doakan saya supaya meninggal aja Daripada ngerepotin Mungkin pernah tergelincir sedikit Tapi ketika diinginkan dia menangis dan beristighfar Kita tidak tahu apakah kita bisa sekuat mereka Sehingga Belum bisa kita mengklaim bahwa diri kita Lebih baik daripada Orang lain tapi kita harus yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan yaitu ibadah, taklim lebih baik daripada perbuatan sia-sia. Perbuatannya pasti lebih baik. Tapi kita belum tahu. Karena Allah lah yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Makanya kita selalu berdoa. Husnul khotimah. Ini kalimat sombongnya iblis. Ana khairum min. Sekali iblis mengatakan ana khairum min, Maka seumur hidup ibadah iblis selama ini yang luar biasa jadi berguguran tidak ada nilai di mata Allah. Sekali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka sekian tahun kebaikan kita, sekian banyak infak kita, sekian banyak pengorbanan kita gugur tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan sombong, karena sombong ini saudara kembarnya ria. Ria itu ciri sombong. Sombong itu Biasanya dengan cara riak Kalau dalam amal Dan biasanya sombong itu menghinggapi Orang-orang yang punya kelebihan Bahkan kelebihan dalam urusan Ibadah bisa jadi sombong Oh kalau gitu mah Saya gak usah e, soleh-soleh amat lah Biar gak sombong Nah ini fitnah lain lagi nih dari setan Setan bilang Eh lihat tuh si fulan Tahajud 10 tahun Ujung-ujungnya sombong juga Ujung-ujungnya riak Mubazir kan sia-sia ah mending kamu lah gak usah terlalu soleh-soleh jadi gak perlu ada yang disombongin nah begitu ketemu dengan ahli ibadah ahli ibadah bentar lagi juga sombong kalau saya mah gak sombong orangnya eh sama aja itu mah saya mah mau nyombongin apa orang saya biasa-biasa aja dia ahli ibadah ah belum tentu ahli ibadah masuk surga bisa aja dia di akhir hayatnya justru sombong jadi berguguran dah saya mah gak ada yang perlu disombongin jadi saya mah gini-gini aja mungkin saya lebih baik dari dia Hah? kejebak juga kan ini halus sekali, lebih halus daripada langkah-langkah semut. Sampai sulit untuk membedakan mana ria, mana ikhlas, mana sombong, mana tawadu. Sulit sekali membedakannya, sehingga harus istighfar. Dan dia muncul aja tuh kayak ria gitu ya, itu muncul aja, bukan kita pengen ria. Eh, saya hari ini mau ria, nggak gitu kan? Ada ada nggak sih orang yang berniat pengen ria? Rata rata, rata, rata ria itu munculnya spontanitas, bukan direncanain ada sih yang merencanain cuman, insya Allah sedikit. Ada orang yang merencanakan riak. Saya pengen riak. Eh semuanya lihat ya, ini kan sedikit ya. Rata-rata riaknya terselubung. Enggak enggak enggak enggak. Tapi ri riak enggaknya itu lihat gua nolak gitu. Enggak kayak kalian pada minta misalnya kayak jadi imam. Udah mangga mangga aja mangga aja. Dorong dorongan, dorong dorongan untuk ngelehatin bahwa kami mah orangnya enggak mau dengan enggak gitu-gitu orangnya tawadu tawadu tapi pamer. Nah ini namanya. Ria dengan ketawa doannya. Ria dengan kan ada orang yang ria dengan tawadu. Enggak saya mah enggak bisa apa-apa, tapi senyum-senyum. <laughs> nah, ini ria dengan ketawa doannya. Biar apa? Biar orang bilang dia tawadu. Berarti kan ria? Bukankah ria itu biar dibilang baik? Tawadu itu sifat baik. Jadi kalau dia tawadu supaya dibilang tawadu, berarti dia ria. Kalau oh, dia bertobat supaya dibilang orang yang udah sadar, udah dapat hidayah, orang baik, hijrah, berarti dia ria. Hati-hati dengan ria. Kadang-kadang niat kita pengen baik tapi karena kita enggak hati-hati malah kejebak dalam ria. Cowok dawul mainnya di masjid. Mulai ini. Niatnya apa? Niatnya pengen syiar. Pengennya ngingetin orang ke masjid, ke masjid. Terus kita pakai baju itu cowok gaul itu mainnya di masjid kemana-mana eh cowok gaul eh cowok gawel walaupun ketemunya banyaknya di mal tapi eh pakai bajunya di <laughs> nah ini beda tipis banget dan kita nggak boleh menjudge orang lain ya ini setiap materi ceramah jangan sampai kita jadikan bahan untuk menilai orang lain murni untuk muhasabah diri kita jangan-jangan kita dengan niat awalnya pengen untuk syiar malah terjebak dalam riak bahwa kami lebih soleh, kami lebih taat, kami lebih apa segala macam. Ini yang harus kita hati-hati. Karena setan mainnya di situ. Dia kadang-kadang kalau kewalahan putus asa menghalangi kita taat, maka dia punya cara lain. Dibiarkan kita taat, malah kadang-kadang disupport gitu. Malam-malam dibangun, eh tahajud Eh kok saya bangun malam ini? Nggak tahu benar nggak ya ini setan ngebangunin kita buat? Tahajud, tapi mungkin dia nggak bisa menghalangi kita untuk tahajud. Udah digodain, tetap aja bangun, maka dia akan mainnya. Oh biarin aja dulu, sampai dia pantas untuk riak. Tahajud satu malam uh, lima juz tilawah gitu. Wis satu rakaat setengah juz, jadi lima juz 10 rakaat ditutup dengan aliklas misal. Lima juz setengah juz setengah juz satu rakaat tilawah tuh. Begitu ada sholat kiamulel berjamaah satu juz Temen tanya bilang Berapa berapa ayat yang dibaca? Satu juz Aduh saya emang gak biasa eh satu juz Kepanjangan gak kuat Kalau gak kuat gimana? Gak apa-apa Untuk amatiran mah boleh sambil duduk lah gitu Emang kamu kuat? Gak tahu juga sih Cuman kalau sehari-hari biasanya lima juz tuh <laughs> Ini yang satu juz Kan di Bandung mah banyak masjid nih Kalau Ramadan ada yang satu juz Bahkan kalau Masjid Habibur Rahman 3 jus ya, kalau 10 malam terakhir tuh Semalamnya 3 jus, gak tahu kalau DT Dulu awal-awal muncul Qiyamulel dan 10 terakhir itu Itikaf dengan bacaan 1 jus tuh Habibur Rahman dulu, awal-awal muncul Kemudian Alhamdulillah nular nular Ke masjid-masjid yang lain Walaupun rata-rata 1 jus Eh semalam kok itikaf di uh, Alatif Al Ya sesekali saya pengen coba dia Habibur Rahman <laughs> Mulai Kenapa? Ya di sana tiga aja Ya kena kan? Bisa jadi awalnya enggak ada niat morya, tapi kan nanti pancing sama teman kita semalam di mana kiamnya atau itikafnya di Habibur Rahman. Atau udah setiap tahun kayak gitu. E, kalau itikaf enak loh di Biofarma, selain bacanya satu jus, kemudian ada makannya, terus apa? Enak loh di Alatif Al banyak ketemu teman-teman main, ternyata sekarang ikut itikaf. Enak loh di TSB bisnis kalian jalan misalnya. Dia bilang, "Oh gitu ya." Kalau kamu emang di mana ya tikabnya? Enggak, setiap tahun saya tikabnya di situ situ aja Dimana? Di Habibur Rahman nah, Habibur Rahman itu udah identik dengan orang-orang yang kuat sholat di situ teh Mulai kan bisa aja kena riya Ini halus banget Tapi jangan sampai gara-gara takut riya Tidak beramal, ini fitnah setan yang lain Eh jangan Biasa-biasa aja daripada riya Mau sholat Saya beberapa kali awal-awal dulu Ketika ngimamin dan Pengen sebaik mungkin ngimamin itu muncul pas alhamdulillahi dengerin tuh gitu muncul bahaya banget kan imamin apalagi salat Jumat ramai tuh penuh ar-rahman mic-nya bagus pula wah itu powerful banget tuh semua ref dipakai semua trik dikeluarin begitu udah selesai sholat ditambah lagi dengan ada yang datang salamin saya baru pertama kali salat nangis nih di Masjidil haram aja saya gak nangis tapi di sini di belakang ustadz saya nangis muncul ah. di posting di youtube sama teman-teman dulu Nuzamil yang suka ngepost di youtube tuh posting di upload di youtube terus dia bilang ustadz uh, yang ustadz ini udah view nya sekian wah oh, viewernya udah sekian misalnya puluh ribu gitu saya lihat liat udah liatin komen-komennya mulai lagi tuh besok lagi semangat lagi tuh, wah hari ini Jumatan, lebih bagus lagi terus aja ya gitu, lama-lama kebal gak tau kebal ini ria apa enggak ya gak ngaku kebal gitu ya tapi kadang-kadang muncul, dan jangan sampai gara-gara kita takut ria ah saya emang biasa aja alamin, Alhamdulillahirrohmanirrohim itu yang ingin mengalami siapa sih? Seranganan. kok gitu suaranya? dia takut ria biasa-biasa hmm. <laughs> aja kalau saya ngimamin lurus-lurus aja, berarti mic-nya standar nih. Nggak bisa pakai ngetrik. Jadi kayak anak skate, floor-nya mah nggak pas gitu ya. Jadi nggak bisa nge ngetrik. Terlalu kasar misalnya. Udah lah, nggak usah ngetrik, biasa aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wah, oh, mic-nya pasti nggak bagus tuh. Bukan, takut riak. Takut riak. Karena kalau kita takut riak, terus jadi nggak baik, beramal, sama aja. Imam Ash-Shafi'i mengatakan, Ta'alamtul ilma li ghairillah, Ta'alamtul ilma li ghairillah, Fa'ala ilmu ayahku, illa lillah Dulu saya tu belajar ilmu itu bukan karena Allah. Imam Syafi'i sendiri ngaku, ketika masih kecil, nama juga anak-anak kan, nih, lagi nyari kayak apa respon orang lain yang positif tentang dirinya. Ditambah lagi pada masa itu selebriti itu ulama. Setiap masa tu berubah-ubah. Di masa sahabat selebriti itu ahli surga. Di masa tabiin, tabi-tabiin dan setelahnya yang menjadi seleb itu adalah ulama. Itu masa-masanya ulama. Sehingga semua orang berlama-lama pengen jadi ulama. Semakin banyak ilmunya semakin keren. Semakin di dikelilingin banyak anak muda. Semakin jadi magnet people. Semakin di apa dielukan dielu gitu. Sehingga Imam Syafi'i kecil juga pengen jadi seperti ulama-ulama besar. Tak alam tu lah. Ilmu dulu belajar bukan karena Allah, tapi setelah saya belajar Fa'ala ilmu ayah kurai ilallah ilmu itu yang ngajarin saya supaya karena Allah. Coba bayangin kalau gara-gara takut ria nggak jadi beramal, maka gara-gara takut ria nggak usah ikut ta'lim nggak usah belajar ilmu. Kenapa nggak datang semalam takut ria? Oh terus gimana? Saya mah daripada nanti saya belajar capek-capek datang ke masjid hujan-hujan macet dan segala macam ujung-ujungnya ria sia-sia. Mending di rumah aja deh. Nah ini modus. Modus untuk tidak beramal -ah, Semua teman-temannya bangun Pas kiam kan suka ada kayak uh, Broadcast atau mungkin grup kiam Lagi belajar tahajud Selama 40 hari nih biar istiqomah. Teman-temannya pada ngeposting, Eh udah bangun, udah bangun, iya ya udah bangun Pada absen, dia sendiri yang gak absen Kenapa kamu gak pernah bangun Saya mah malas absen-absen gitu daripada Ria nah, Padahal emang gak bangun, beneran <risas> Tapi alasannya malas takut ri Ria Ini juga bisa jadi celah setan nih Makanya setan tuh mainnya tuh banyak banget. Dia tahu benar gimana cara mengelabui, yukhadi'. Dia eh uh, punya banyak siasat untuk buat kita jadi sia-sia hidupnya. Makanya bukan berarti karena takut riak kita enggak beramal dan hati-hati juga gara-gara beramal jadi riak Beramal terus istighfar. Di antara doa orang setelah beramal itu apa? Robbana la tu'akhidzna in nasina au akhtana. Itu bukan doa orang yang banyak dosa itu. Itu doa orang yang lagi habis beribadah. Kalau yang banyak dosa, zalamna anfusana. Tapi kalau habis beribadah, la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan marah ya kalau kami ada yang lupa, ada yang salah. Sudah beribadah juga masih minta ampun sama Allah. Itu emangnya harus kayak gitu. Habis tahajud, astagfirullahazim. Ya Allah jangan sampai saya baru sekali tahajud nih sia-sia pula kalau nanti saya riya. Pulang dari mana? Subuh berjamaah se Bandung misalnya. Hei, hebatnya subuh sekarang berjamaah jauh-jauh ke pusdaik misalnya. Padahal dulu di dekat rumah juga jarang kelihatan. Sekarang tiba-tiba di pusdaik. Nah, takut kita sekali-kalinya beramal hilang gara-gara dia. -gara Istighfar, minta pertolongan Allah. Rubana latuzil, kulubana baadaid, hadaidana. Jangan sampai hati saya melenceng setelah dapat hidayah. Ini harus terus berlindung kepada Allah. Dan enggak ada yang aman dari godaan setan. Terus saja sungguh-sungguh -sungguh berlomba. Tetapi sambil memperbaiki diri Ria sombong Itu tahu aman, itu kembaran Kalau sombong Mengatakan saya lebih baik dari dia Kalau Ria memamerkan Amal saya, ini amalnya dan segala macam Tetapi bukan berarti Tidak boleh Kayak ada istilah mutabaah Jadi e, kayak misalnya khataman Al-Quran bareng barang Udah khatam belum, Udah. belum tentu juga Ria kan ini mah tergantung hati masing-masing. Makanya kita nggak bisa menjudge orang lain. Eh, ria loh ria, nggak bisa. Ria itu urusan hati dan yang tahu hanyalah Allah. Kemudian orang i, orang itu. Jangan bilang Allah dan kita ya. Allah kemudian kita atau orang itu. Kemudian ini detailnya bahasa ulama. Karena kalau Allah dan kita jadi kayak selevel gitu. Yang tahu hanya Allah kemudian orang itu. Yang lain nggak ada yang tahu. Innu alimun bidatis sudur cuma Allah yang tahu isi hati.